Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 Wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin fil nar. Ayuhal ikhwatu wal akhwat, ahibbati fil lah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan Melanjutkan kembali membaca dan mengambil faidah dari kitab Nawakidul Islam Karya Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijelaskan oleh Syekh Salih al Fauzan Hafizahullah Kita masih pada pembatal keislaman yang kedua Yaitu Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Manja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iq yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa 'alaihim menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah meminta doa kepada para perantara meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka mereka menganggap bahwa yang namanya ibadah itu tidak bisa langsung dipinta kepada Allah dalam keyakinan mereka yang namanya ibadah harus ada perantara Sehingga mereka menjadikan makhluk sebagai perantara Atau istilah yang lain maklar Yang menyambungkan dia dengan Allah Meminta kepada para perantara Dengan anggapan bahwa para perantara tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah Dan mereka menganggap bahwa para perantara tersebut Menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Ini merupakan kekufuran Berdasarkan kesepakatan para ulama Yang namanya beribadah itu langsung kepada Allah Tidak butuh perantara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana kemarin dijelaskan oleh Sheikh Saleh Al Fauzan hafidzahullah, bahawa yang namanya wasiat perantara itu ada dua: wasitah musbatah, perantara yang ditetapkan. Dan yang kedua wasitoh manfiyah batilah. Perantara yang dinafikan dan yang batil. Perantara yang ditetapkan adalah perantara antara kita dengan Allah dalam Penyampaian syariat. Kita tidak mungkin bisa langsung mengetahui syariat Allah. Tidak mungkin langsung mengambil dari Allah. Tetapi butuh perantara yang menyambungkan kita dengan Allah. Siapakah dalam menyampaikan syariat Antara kita dengan Allah Yaitu para Rasul Dari kalangan Manusia dan malaikat Para malaikat Membawa syariat Dari Allah Kemudian Disampaikan ke para para nabi Kemudian Para nabi Menyampaikan syariat Allah Kepada kita semua Maka Perantara yang pertama ini adalah Perantara yang harus ditetapkan Dan barang siapa mengingkari perantara yang pertama Maka dia kafir Mengatakan bahwasanya Tidak butuh perantara Para nabi dan rasul Dalam Penyampaian syariat Langsung saja mengambil syariat dari Allah Maka orang yang mengatakan demikian itu kafir Manusia mana? Manusia biasa mana? Yang bisa langsung mengambil syariat Secara langsung dari Allah Tidak ada Tidak ada Oleh karenanya kata Syekhul Islam yutamiya rahimahullah, maka yang pertama ini adalah perantara yang benar. Yang kedua, perantara yang manfiyah, yang dinafikan, yang batil, yaitu perantara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah meminta doa kepada mereka meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka kita lanjut membaca penjelasan dari Sheikh Soaleh Al-Fawzan hafidhahullah. Wahunaka wasitatun man asbataha faqad kafar. Dan di sana ada perantara yang batil. Barang siapa menetapkannya maka dia kufur. Yaitu perantara yang mana? Perantara yang kedua. Menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Wahiyallati dhaqaruhasyaykh rahimahullahi yaitu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Nawakidul Islam, pembatal yang kedua. Wahyia an yutta khidah, wahyu wahyia an yatta wasitatan bainahu wabainallah, menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Yang dimaksud dengan makhluk di sini umum, baik itu malaikat, para nabi para rasul, benda mati, benda hidup, pepohonan, batu dan sebagainya. Menjadikan mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Ya duhum, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta sesuatu kepada perantara. Tidak meminta kepada Allah wayatlubu minhum asy-syafa'ah dan meminta syafaat kepada mereka dengan anggapan bahwa para perantara tersebut bisa memberikan syafaat secara langsung maka keyakinan yang seperti ini dan pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah Ahlus sunnah wal jamaah bukan meniadakan syafaat secara mutlak justru barang siapa mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada dia bisa kafir barang siapa mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi, orang soleh, para wali tidak bisa memberikan syafaat maka dia bisa kafir akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan sesuatu itu berdasarkan dalil. Menetapkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita yakini bahwasanya syafaat itu ada. Bahwasanya para nabi bisa memberikan syafaat. Para malaikat bisa. Orang soleh bisa. Para wali bisa memberikan syafaat. Akan tetapi yang namanya syafaat ada surut ada syarat-syaratnya. Dikatakan oleh para ulama ada tiga syarat. Syarat yang pertama ridho Allah taala li syafi'. Allah meridai yang akan memberikan syafaat. Ini yang pertama. Bahwasanya Allah harus ridho kepada yang akan memberikan syafaat Berarti Batu Patung-patung Apakah bisa memberikan syafaat Pepohonan Tidak Karena yang akan memberikan syafaat Harus diridui Oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ridallah lil masyfu'. Keriduan Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Orang yang akan mendapatkan syafaat harus orang yang diridai oleh Allah ucapannya maupun perbuatannya. Siapakah mereka? Orang-orang yang diridoi oleh Allah Ucapanmu perbuatannya Ahlul Tauhid Orang yang bertauhid Mewahid Mewahid Mereka diridoi oleh Allah Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Dia sahibul Kabirah Walaupun dia itu melakukan dosa besar Ketika orang yang bertauhid Kemudian dia terjatuh ke dalam dosa besar Meninggal Dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya Maka dia tetap mendapatkan syafaat Yang ketiga Ibnullah li syafi' li an yashfa' Mendapatkan izin dari Allah Artinya Yang akan memberikan syafaat Harus mendapatkan izin dari Allah Memberikan syafaat Yang akan memberikan syafaat Harus mendapatkan izin dari Allah Ketika akan memberikan syafaat kita yakin para nabi bisa memberikan syafaat. Akan tetapi mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana? Di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 26. وَكَمْ min malakin فِي السَّمَوَاتِ Laa tughni syafa'atuhum illa min ba'di an liman yasha'u wa yarda Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun Artinya malaikat tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah kepada siapa kepada orang yang Allah kendaki Dan orang yang Allah ridhoi Maka terkumpul di dalamnya tiga syarat Harus ada izin dari Allah Ta'ala Yang akan memberikan syafaat Harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Kemudian yang memberikan syafaat Dan yang akan mendapatkan syafaat Harus mendapatkan ridho Allah terlebih dahulu Di dalam hadis juga disebutkan tentang syafaatul uzma Linnabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memiliki syafaat al uzma Yaitu ketika Manusia dikumpulkan di tempat yang luas Dalam keadaan Mereka seperti ketika dilahirkan ke dunia, bagaimana keadaannya? Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, ke kemudian belum dikhitan. Sebagaimana mereka lahir ke dunia, kemudian matahari didekatkan satu mil. Ada yang mengatakan satu mil itu jarak satu mil di dunia Ada juga yang mengatakan satu mil itu adalah Bentuknya seukuran yang dipakai untuk celak mata Tongkat untuk e, celak mata itu disebut mil Berarti dekat sekali Ketika itu manusia dalam keadaan genting Dalam keadaan genting mereka datang kepada siapa yang pertama kali didatangi oleh manusia ketika itu? Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam agar menolong mereka supaya dibebaskan dari kesulitan yang ada. Nabi Adam memberikan alasan. Tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang lagi kepada siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh sama Memberikan alasan Tidak bisa memberikan syafaat Datang lagi kepada Nabi Ibrahim Nabi Nuh sama Memberikan uzur Datang lagi kepada Musa Nabi Nuh Dan terakhir kepada Nabi Isa Alaih salam. Tidak bisa Memberikan syafaat Kemudian datang kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan syafaat? Tidak. Tetapi menghadap dulu kepada Allah Azza wa Jalla, sujud di hadapan Allah, kemudian memuji Allah, menyanjung Allah dengan sebaik-baik pujian dan sanjungan. Setelah itu, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan izin untuk memberikan syafaat kala itu kita kembali kepada kitab fahadihil wasitah man asbataha kafar ijma'an maka perantara yang batil ini perantara yang batil ini yang kedua tadi Barang siapa menetapkannya meyakini bahwasanya harus ada perantara dari kalangan makhluk yang menyambungkan dia dengan Allah dalam beribadah maka dia kufur berdasarkan kesepakatan para ulama Li annahu lawasitata bainana wa bainallahi fil ibadah Kata Sheikh Sohail Al Fauzan, Hafidzahullah, karena sesungguhnya tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Bal yajibu alayna anak budal wa nadruhu mubashoroh. Akan tetapi yang wajib atas kita adalah beribadah kepada Allah. Dan meminta kepadanya secara langsung. Biduni wasitatin tanpa harus ada perantara. Langsung. Meminta doa kepada Allah. Meminta sesuatu kepada Allah. Kemudian azabhu. Memberikan sesembelihan kepada Allah. Nadar hanya kepada Allah. Segala sesuatu itu hanya diberikan kepada Allah. Segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Meminta segala sesuatu hanya kepada Allah saja Tidak kepada yang lain Karena apabila meminta sesuatu berdoa Kepada para perantara Maka dia itu telah menduakan Allah dalam beribadah Telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Wanat wa luba minhu syafa'ah biduni wasitoh dan kita wajib meminta syafaat dari Allah tanpa harus melalui perantara, langsung kepada Allah minta syafaat. Wanatawakal alaih dan wajib bertawakal kepadanya biduni wasitotin bayna nawabayna Allah tanpa harus ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-60. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Yani kata Allah mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala aku akan mengabulkannya untuk kalian. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar langsung meminta kepada Allah. Maqala. Tidak. Mengatakan, Udu'uni biwasitati fulan. Berdo'alah kepadaku dengan perantara fulan. Tidak demikian. Au ittakhidu wasitoh. Dan ambillah perantara tidak demikian Fahadil wasithah man athbathaha faqad kafara ditekankan lagi oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizhahullah barang siapa yang menetapkan perantara ini maka dia telah kafir iydan billah Wa iya annahu Yaj'alu bainahu Wa bainallahu wasaid Yusrifullahum syai'an Minal ibadah yaitu menjadikan makhluk Sebagai perantara Antara dia dengan Allah Dalam beribadah Kemudian memberikan ibadah Kepada para perantara Kenapa Orang-orang musyrikin Membuat Perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah Tujuannya apa? Semata-mata tujuannya itu adalah Supaya mendapatkan syafaat dari mereka Dan tujuan yang kedua Min ajli an yuqarribuhu ilallah Supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi kesimpulannya kenapa orang-orang musyrik membuat perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah tujuannya ada dua yang pertama agar para perantara tersebut memberikan syafaat kepada mereka yang kedua supaya para perantara itu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keyakinan-keyakinan yang seperti ini hanyalah klaim belaka artinya batil tidak benar kamayaqulul musyriku min qabl sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu wayabuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum Wahyuqulunha ulai shufaauna inna Allah. Kata Allah Subhanahu wa Taala, wahyabuduna min dunillah mereka menyembah selain Allah. Apa bentuk peribadahan yang mereka lakukan? Menjadikan makhluk sebagai perantara. Ini yang dimaksud dalam ayat ini wa min duni Allah ma yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka wa yaquluna haula'isufa'una indallah kemudian mereka berkata orang-orang musyrikin berkata bahwa para perantara yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat Bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Fasamma hada ibadah Maka Allah menyebut perbuatan mereka itu ibadah Qul <tut> atu nabbi'unallah <tut> bima ya'lamu tu> FIS-SAMAWATI WAL FIL APAKAH KALIAN MENGKABARKAN KEPADA ALLAH DENGAN APA-APA YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH ALLAH BAIK DI LANGIT MAUPUN DI BUMI SUBHANAHU WA TA'ALA AMMA YUSYRIKUN MAHASUCI ALLAH DAN MA TINGGI DARI APA-APA YANG MEREKA PERSEKUTUKAN Sama hada syirkan Allah Ta'ala Menamai perbuatan mereka sebagai kesyirikan Apa yang mereka lakukan Yaitu Membuat perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah Allah Ta'ala menamai perbuatan mereka syirik Artinya perbuatan mereka itu salah anhu Dan Allah menyucikan dirinya dari perbuatan itu. Wahdahu halu ibadul amwati wal adrihatil an dan inilah keadaan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang sudah meninggal dan beribadah kepada kuburan-kuburan di zaman sekarang. يَتَّخِذُونَ الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ Mereka menjadikan para wali dan orang-orang soleh wa sebagai perantara In Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh al Fauzan Hafizahullah menyebutkan tentang keadaan para penyembah kuburan dan orang-orang yang menyembah orang yang sudah meninggal. Apa yang dilakukan oleh mereka, apa perbuatan mereka, dan apa kesyirikan yang telah mereka lakukan, Kata Sheikh Salih Al-Fawzan Hafidhullah, mereka menjadikan para wali dan orang-orang soleh sebagai perantara di sisi Allah. Menjadikan wali dan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara dalam beribadah. Yadbahuna lahum inda kuburihim Menyembelih Untuk mereka Di kuburan-kuburan mereka Memberikan sesajen Kepada kuburan-kuburan Dan bernadar dengan mereka ya Bernadar untuk mereka Wa yastaghithu nabihim Dan beristighosah Kepada mereka Wa yadu'unahum Mindunillah Dan Meminta doa Kepada mereka Tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah perbuatan Mereka Dalam Mengagungkan kuburan. Faidah kilalhum apabila dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada orang-orang yang biasa menyembah kuburan. Hada sirkun ini adalah syirik, memberikan ses sesembelihan untuk kuburan. Memberikan sesembelihan Untuk penghuni kubur Untuk mayit Kemudian Bernadar untuk mereka Ini adalah syirik Ketika kita sebutkan Kepada mereka bahwa Perbuatan yang mereka lakukan adalah syirik Kalau Maka mereka akan berkata Haulai Wasaitu bainana Wabainallah Mereka akan menjawab Bahwasannya mereka ini adalah para perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka mengatakan bahwa yang mereka lakukan bukanlah kesirikan. Tetapi yang mereka katakan bahwasannya ini adalah ibadah. Karena yang namanya ibadah itu tidak bisa langsung meminta kepada Allah harus ada perantara maka kita buat perantara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala la na taqidu annahum yakhluqun ma Allah kemudian mereka berkata bahwasanya kami tidak meyakini kalau para perantara tersebut bisa menciptakan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquna ma Allah wa yudabbiru ma Allah dan juga tidak bisa memberi rizki. dan tidak bisa mengatur semesta alam. Inna ma ittakhadnahum wasa'id bainana wa bainallah akan tetapi kami hanya Menjadikan mereka sebagai perantara Antara kita dengan Allah saja Mereka merekalah yang menyampaikan Kebutuhan-kebutuhan kami Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi demikianlah Keadaan para penyembah kuburan Ketika Dikatakan kepada mereka bahwa perbuatannya syirik Mereka tidak menerima Bahkan mereka mengatakan bahwa Yang mereka lakukan bukanlah kesyirikan Akan tetapi hanya sebatas menjadikan perantara Antara diri mereka dengan Allah Mereka berpemahaman bahwa Perantara mereka lah yang akan menyampaikan berbagai macam kebutuhan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa menjadikan perantara dalam beribadah ada dua keadaan. Kita ulangi Menjadikan perantara Dalam beribadah Ada dua keadaan Yang pertama Menjadikan makhluk Sebagai perantara Antara dia dengan Allah Dalam beribadah kemudian meyakini bahwa para perantara tersebut bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madorot. Maka, yang pertama ini itu adalah syirik akbar, syirik besar. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Keadaan yang kedua Menjadikan makhluk Sebagai perantara Antara dia dengan Allah dalam beribadah Akan tetapi Meyakini bahwa para perantara tersebut hanyalah sebab. Para perantara tersebut hanyalah sebab yang akan mendatangkan manfaat dan madorot dikarenakan kedudukan mereka di sisi Allah. Maka yang kedua ini adalah bid'ah. Bid'ah ah dan wasilah yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Kedua-duanya hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Ya, bisa ya, paham ya. Bisa membedakan antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama Itu meyakini bahwa perantara itu Bisa memberikan manfaat Bisa memberikan madorot Bisa memberikan rizki Bisa menyembuhkan penyakit Tetapi yang kedua Dia meyakini bahwa perantara tersebut Tidak bisa melakukan apa-apa Tidak bisa memberikan rizki Tidak bisa memberikan madorot Dan manfaat Akan Tetapi para perantara tersebut Adalah wasilah Yang akan mendatangkan Manfaat dan medorat. Lajnah Da'ima mengeluarkan fatwa bahwa Anwa'ud tawassul. Yang namanya tawassul bermacam-macam. Apa yang dimaksud dengan tawassul? At tawassul adalah mengambil sarana atau wasilah Agar doanya lebih cepat dikabul Ini namanya tawassul Mengambil sarana atau wasilah Agar doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tawassul ada macam-macamnya Yang pertama At-tawassul bidu'ai rajulin salih Bertawasul kepada Allah Dengan Perantara Doanya orang soleh Yang Masih hidup Fahad ajaiz Maka yang ini hukumnya boleh Ada orang soleh Kemudian kita berkata kepadanya, tolong doakan saya supaya saya lulus, supaya saya dilampangkan rezekinya, ya datang kepada orang soleh tersebut kemudian berkata tolong doakan saya, tolong minta doa kepada Allah doakan saya supaya saya cepat sembuh dan yang sebagainya maka yang pertama ini boleh akan tetapi yang paling afdal adalah dia langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ini terjadi di zaman sahabat yaitu ketika di masa khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu terjadi musim paceklik, kekeringan yang panjang maka para sahabat datang kepada Abbas bin Abi Talib datang kepada Abbas bin Abi Talib meminta agar memohon doa kepada Allah supaya diturunkan hujan maka boleh yang kedua at-tawasul bi khubir rasulillah bertawasul kepada Allah dengan perantara cinta kepada Rasul Maka, boleh juga. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul ini, Ibadah. Seakan-akan kita bertawasul kepada Allah, Dengan perantara, Ibadah. Contohnya, Seperti orang yang berkata, Ya Allah, Dengan perantara, Kecintaanku kepada Rasul Maka kabulkanlah doaku Maka boleh Karena dia bertawasul Dengan ibadah Dengan amalan soleh Sebagaimana contohnya siapa Yang mereka bertawasul Dengan amalan soleh Siapa dalam hadis Tiga orang yang masuk ke dalam Gua kemudian tertutup dengan batu. Mereka meminta kepada Allah dengan perantara apa? Dengan amalan soleh. Ya disebutkan amalan solehnya. Kemudian ya Allah apabila amalan ini ikhlas hanya untukmu maka e, tolonglah kami. Tawasul yang ketiga adalah atawasul at bijahi atau bihaqqin nabi awil wali bertawassul kepada Allah dengan perantara kedudukan nabi atau para wali maka ini adalah bidah maka ini bidah selama tidak meyakini kalau mereka bisa memberikan manfaat dan medorot. Apabila sebatas hanya bertawasul dengan kedudukan Nabi saja. Dengan tidak meyakini bahwa Nabi bisa memberikan manfaat medorot. Wali bisa memberikan manfaat medorot. Maka ini bid'ah saja. Tetapi apabila ada keyakinan ketika bertawasul. Kemudian meyakini kalau Nabi... Dan para wali itu bisa memberikan manfaat dan medorat, maka berubah tingkatannya menjadi syirik akbar. Contohnya ucapan seseorang berkata, Ya Allah, saya bertawasul kepadamu dengan kedudukan nabi, dengan kedudukan para wali, maka ini bid'ah ah. dan bisa menyuruhuskan ke dalam syirik besar. Kemudian yang keempat, tawasul bil alifi bi jahi an nabi awil wadi bertawasul dan bersumpah dengan kedudukan nabi. Contohnya, ya Allah, demi Kedudukan para nabi Kabulkanlah doaku Maka yang seperti ini adalah Asyirkul asgar Syirik kecil Selama tidak meyakini Kalau para wali dan para nabi Bisa memberikan manfaat dan madarat Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kenapa syirik kecil? Karena ada sumpah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi kesimpulannya, ketika kita beribadah, maka langsung saja kepada Allah Taala. Ketika meminta, ketika berdoa, maka langsung kepada Allah, tidak perlu ada perantara. Sebagaimana tadi telah dijelaskan perantara ada dua barang siapa menetapkan perantara. Yang kedua bahasanya dia meyakini harus ada perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Kemudian berdoa kepada para perantara tersebut. Maka ini adalah kekafiran yang akan menjurumuskan seseorang ke dalam kemurtadan yang akan mengeluarkan dari keislaman kita cukupkan dulu sampai di sini subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu